suaranya mana bro terima kasih dan matursun cak protein dan artis dangdutnya Indonesia bintang temu yang kedua ada deviana safara bersama rcb dan azahara Az rcb bersatu check the clock he he oke Gambi he mas mas RC Terima kasih buat semuanya yang udah bisa damai di sini yeah. deh